Mitra bisnis, beberapa saat lalu pada Facebook saya, saya tulis pada statusnya Mengapa kadang-kadang orang lebih memaafkan Joko, tetapi tidak mau memaafkan Amir Dan ini mendapat jawaban yang beragam Mitra bisnis, Anda harus memahami konsep yang disebut dengan rekening emosi Jadi kita ini setiap orang, di mata orang lain, mempunyai rekening di masing-masing orang itu Rekening emosi kita Zet je mezelf aan Maka orang en dan orang lain manchata de puna orang baik. Saya akan mencatat pada rekening positif anda. dan Kalo je anda je rekening tabungan anda. Sedangkan satu atau dua negatif saja, aan tetap membuat orang itu menyukai Anda dan memaafkan Anda. Tapi sebaliknya, kalau Anda seperti si Amir. Dimana dia itu orangnya jahat, tidak disukai orang. Suka memaki-maki pembantu, bahkan sama koleganya suka bertengkar. Maka di dalam benak orang lain, semua orang menganggap si Amir ini mempunyai rekening negatif. Negatif, negatif, negatif. Sehingga walaupun si Amir ini berbuat baik kepada orang kadang-kadang satu atau dua kali. Orang lain tetap tidak menyukai dia dan tetap tidak mau memaafkan dia ketika Amir melakukan kesalahan. Mitra bisnis, kalau kita memahami ini, alangkah baiknya kalau kita mulai memupuk rekening kita sehingga positif selalu di benak banyak orang. Sehingga ketika Anda membutuhkan bantuan, ketika Anda mengalami kesulitan, ketika Anda ingin menjual barang, orang selalu akan membela Anda walaupun barang Anda lebih mahal, walaupun Anda tidak sebaik orang lain, dia tetap akan memilih Anda. Karena Anda telah mempunyai rekening positif yang besar pada dirinya Kalau Anda lihat, orang yang sedang sinis saja Kalau orang itu dianggap positif, dianggap lucu Sedangkan kalau Anda sinis dan dipandang dengan banyaknya rekening negatif Anda dianggap jahat, ya. Anda dianggap sinis Anda dianggap orang yang keji, dan seterusnya Mitra bisnis, kalau Anda terlalu banyak mempunyai rekening negatif Maka perjalanan hidup Anda akan seperti jalan di atas batu yang banyak mempunyai kerikil tajam dan pecahan-pecahan kaca dengan Anda berjalan telanjang kaki maka apa yang terjadi tanpa hati-hati sedikit saja kita terluka dan berdarah-darah sebaliknya kalau kita mempunyai banyak rekening positif di mana-mana maka kita seperti berjalan di atas rumput hijau yang nyaman berjalan kemana pun, salah jalan pun tidak apa-apa karena dibela oleh orang lain terima kasih mitra bisnis saya Tanah Disantuso dengan Bisnis Wisdom Andre tapatmang-accessoires, www.tanatisantoso.com, andre tapatmang via Facebook-accessoires, andre tapatmang-accessoires, Facebook saya,